Mitra bisnis untuk mengatasi masalah yang dialami kota Jakarta sebagai ibu kota negara. Pemerintah telah menggulirkan beberapa wacana. Salah satunya adalah penerapan Electronics Road Pricing atau ERP yang akan diberlakukan pada ruas jalan protokol yang selama ini telah dijadikan sebagai lajur khusus in one. Diharapkan penerapan ERP ini akan sangat membantu mengurai kepadatan arus lalu lintas pada ruas jalan protokol di ibu kota. Seperti apa pandangan Quickyangi atas wacana ini? Segera kita temui Quickyangi. Pak Quick, pemerintah Kota Jakarta akan menerapkan sistem electronic road pricing untuk mengatasi kepadatan arus lalu lintas di ruas Jalan Protokol. Nah, menurut bapak, apakah cara ini efektif, Pak? Ya, tergantung bagaimana yang bikin macet itu siapa gitu. Kalau yang bikin macet kuat bayar gimana? Sekarang di Invar kan diterapkan dengan Cokki. Bagaimana? Jadi Bapak melihat cara ini juga tidak efektif ya Pak ku tidak kecuali ditambah pembangunan untuk transportasi umum MRT bawah tanah emas transportasinya itu baru basri saja sudah banyak orang-orang golongan -orang menengah atas golongan menengah lang yang yang yang suka naik Pak apalagi kalau MRT yang nyaman seperti di tempat-tempat lain Tapi Pak Kwik, bukankah busway belakangan ini juga mulai dikeluhkan soal ketepatan waktu dan ketersediaannya? Eh, Itu satu. Kedua, akses ke tempat tujuan. Setelah turun dari busway, mesin naik ojek yang berbahaya. Yang tidak bisa dimengerti, misalnya di bawah tanah jadi metro, itu kenapa nggak mulai-mulai gitu. Nah, bukankah rencana membangun metro di bawah tanah sangat berisiko terkait dengan ancaman Jakarta bakal ambles dan akan tenggelam, Pak Kuik? Nah, kita baru bicara soal tenggelam ya. Apa betul? Apa betul? Saya baru nanya, developer itu kan bukan orang sembarangan. Kalau kita bicara soal daerah utara ya, pantai Indah Kapur dan lain-lain, itu apa betul sih yang dikatakan oleh orang BPPT, orang pemerintah? Mereka sebelum Melakukan pembangunan seperti itu kan menganalisis di dalamnya seperti apa? Mereka ngatakan nggak begitu, ya ada penurunan tanah, tapi lima puluh tahun sekian senti. Jadi ini masih sangat kontroversial. Tapi Pak, bukankah resapan air laut yang masuk ke daratan Jakarta sudah sangat luas dan hampir mencapai seluruh penjuru kota? Ya itu yang yang yang, yang masih dipertanyakan. mengukurnya bagaimana kemudian damp mengukur dampaknya bagaimana apa betul ya. demikian quickyangi saya Dinda Natasha